الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أشرق Akhir al haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarr al-umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalah fil nar ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah wal agak dikit lambat karena aktivitas berjalan sejak pagi nyampe jam 09.3 kecapean akhirnya ketiduran Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kesabaran antum diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita telah membicarakan pada kesempatan yang lalu Tentang dakwah kepada Tauhid Dan kita telah membicarakan panjang lebar Namun untuk melengkapi tentang masalah dakwah ini seperti yang saya telah sampaikan kemarin pada minggu yang lalu Saya ingin menyampaikan beberapa catatan penting dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali Beliau seorang ulama dari Mesir Yang kemudian dikenal di kalangan masyarakat Indonesia Sebagai pengarang buku yang paling banyak berkaitan dengan mengusir jin Apa yang beliau lakukan ini saya anggap bagus dan perlu diketahui karena beliau di dalam upaya menyampaikan dakwahnya dilakukan penuh dengan cara yang sangat sistematis. Jadi kalau yang kemarin pembicaraannya kepada masalah materi dakwah yang tekanannya pada tauhid tapi apa yang akan disampaikan melalui pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Syekh Abu Bali Tidak hanya berkaitan dengan masalah materi tetapi menyangkut masalah metode dakwah Baik itu kaitan dengan sang da'i Ataupun kaitan dengan sang madau dan lingkungan yang akan mendukung bagaimana dakwah itu bisa kemudian berhasil di dalam menyampaikan misi risalah ilahiyah ini Sekalian beliau mengingatkan bahwa ketika anda datang ke masjid perlu 10 hal dicamkan. Jika Anda mau datang untuk berdakwah ke masjid atau dakwah datang untuk menghadiri satu kajian ke masjid kata beliau perlu ada 10 hal yang Anda apa ingat-ingat. Uh, yang pertama, dan ini nanti berkaitan dengan lanjutan misi dakwah yang kita laksanakan Terutama di masjid-masjid itu Yang pertama Niatkan bahwa anda datang ke masjid Untuk mendapatkan pahala dari setiap langkah anda Sehingga itu akan memotivasi anda untuk apa menyegerakan ke masjid Kemudian Yang kedua Timbulkan rasa dalam diri Anda bahwa dengan Anda ke masjid Anda akan melaksanakan sholat di masjid Yang itu berarti ada nilai pahala dalam sholat Anda itu Kemudian yang ketiga Kata beliau Anda memperbanyak jumlah orang Islam yang ada di masjid Ya Semakin banyak orang Islam di masjid Semakin akan dirasa adanya suatu Apa Kebanggaan secara bersama-sama dengan umat Islam Yang keempat Anda perlu untuk Melakukan Al-amru bil-ma'ruf Sedapat mungkin Apabila Anda ke masjid Menemukan ada orang yang kemudian Solatnya gak betul Anda luruskan Ada kemungkinan ada sesuatu Yang perlu Anda sampaikan kepada kawan Anda Di sebelah Anda anda luruskan atau anda sampaikan jadi melakukan apa? Amar ma'ruf sesuai dengan kemampuan anda kadang-kadang anda ke masjid jamaah menunggu ustaz tidak datang seperti tadi yang dilakukan oleh ustaz Zain Yusuf beliau datang menyampaikan waktu luang itu ini adalah nilai besar dan itu tidak hanya bisa dilakukan, juga yang lainnya. Di mana saja anda berada, kesempatan itu manfaatkan. Setiap ada peluang, manfaatkan. Kemudian yang kelima, ketika anda melihat kemungkaran di masjid itu, segera hentikan. Ketika anda melihat suatu kemungkaran di masjid itu, segera hentikan. Karena itu juga bernilai ibadah. Kerana masjid tidak boleh ada Hal yang bersifat mungkar Kemudian yang keenam Bahwa Ini terjadi perbedaan Tentang masalah Niatkan iktikaf anda selama di masjid Ini terjadi perbedaan Karena termasuk Imam Syaukani dan yang lainnya Mengatakan iktikaf itu Hanya ada pada sepuluh akhir Ramadhan ini dia berpendapat ya etikaf bukan hanya pada bulan Ramadan selama anda di masjid, ingatkan ya etikaf Allah ini pendapat beliau kemudian yang ketujuh usahakan di masjid itu untuk menyendiri dengan Allah jangan selalu urusannya ngobrol jangan selalu urusannya kemudian diskusi Jangan selalu urusannya pembicara pembicaraan yang melebar, tapi perlu waktu-waktu tertentu anda gunakan untuk menyendiri dengan Allah Subhanahu Wataala, ya. Terutama setelah saat subuh dan setelah saat asar. Itu banyak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk, kemudian beliau menyendiri dengan Allah dalam berzikirnya, dalam berfikirnya, dalam apa ini. E berdoanya dan sebagainya kemudian yang kedelapan memperhatikan keadaan saudara-saudara sama orang islam di masjid itu untuk perhatikan seperti yang pernah dilakukan oleh nabi selalu beliau memperhatikan kaum muslimin yang ada di masjid itu bisa jadi anda menemukan orang yang mukanya pucat karena memang sekian lama mungkin dia belum makan Tinggal perlu bagaimana dibantu supaya dia makan. Atau mungkin anda menemukan seorang yang kemudian pakaian combang-camping barangkali Anda ingin membantu untuk memberikan pakan kepadanya. Ya, atau mungkin dia punya masalah lagi sedih. Dia merenung karena memang punya masalah dia. Kita coba ingin membantu memecahkannya dengan apa memberikan masukan-masukan atau jalan keluar. Ya, memperhatikan sesama saudara kaum muslimin bagaimana Umar bin Khattab beliau ketika ada salah seorang namanya Sulaiman tidak datang waktu salat subuh beliau tanya ke dia datang ke rumahnya kepada ibunya ditanya kenapa Sulaiman kok pagi ini tidak datang salat subuh ibunya menjawab dia sedang apa dia beliau tadi malam ketika mulai tapi ketika menjelang subuh ketiduran ya jadi ada perhatian terhadap sama kaum muslimin kemudian yang kesembilan memberikan salam, ya, memberikan salam ketika masuk maupun ketika keluar. Ketika masuk maupun ketika keluar masjid. Kemudian yang ke sepuluh, yang ke sepuluh ini sembilan ini sekedar untuk mengingatkan, kalau masuknya udah pakai salam, maka ketika ceramah udah nggak pakai salam lagi. Seperti tadi saya sengaja nggak pakai salam karena masuknya sudah pakai salam dan itu kita dapatkan dari para ulama juga seperti itu pada umumnya mereka ketika mulai kajian tidak kemudian selalu dimulai dengan salam karena ketika masuk sudah pakai salam tapi untuk di masyarakat umum yang belum pernah atau tidak biasa ngaji mereka akan bertanya-tanya kok ustadz yang ngasih salam memang kita bukan orang islam nah ada-ada kadang-kadang apa Nah, Pemikat begitu maka berikan salam ke mereka. Ya. Kemudian yang ke sepuluh mengikuti jejak Rasulullah Sallam di dalam selalu menghadiri salat berjamaah. Meng mengikuti jejak Rasulullah Sallam untuk selalu menghadiri salat berjamaah di masjid. Nah inilah kata beliau sepuluh hal yang perlu anda hadirkan ketika anda datang ke masjid, kemudian sekalian karena pembicaraan kita berkaitan dengan dakwah, maka ini selain berkaitan dengan risalah dakwah adalah kaitan dengan masalah apa yang ingin kita sampaikan itu merupakan sesuatu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akalnya Ibn Qayyim rahimahullah menulis kitab namanya I'lamul Muaq'in pemberitahuan kepada orang-orang yang bertanda tangan atas nama Allah Seorang da'i ketika dia berdakwah, akhirnya dia sedang bertanda tangan atas nama Allah Tapi tidak kemudian berperilaku seperti para pendeta atau pastor Ketika orang itu karena berbuat dosa, karena melakukan satu pelanggaran, datang ke dia, karena kamu sekian lama tidak sholat, kamu bayar sama saya 10 juta bapaknya. Ada yang kayak gitu. tuh, ya Masih ada, ditemukan orang Islam yang memeras. Sama orang Islam yang karena kebodohannya, dengan cara-cara seperti itu. Makanya seorang da'i, dia bertanda tangan atas nama Allah. Makanya hendaknya dia berhati-hati di dalam menyampaikan di dalam apa ini melaksanakan tugas dakwanya itu. Makanya perdakwah Ini fadlul da'wah, ya, keutamaan dakwah yang pertama, berkaitan dengan keutamaan dakwah yang pertama bahwa dakwah kepada Allah itu harus didasarkan kepada sebaik-baik ucapan dan perbuatan. Ya, dakwah harus diarahkan kepada sebaik-baik apa? Ucapan dan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surat Fusilat ayat 33. Al-Bilal bin Ashad dan Rasim, "Wahai yang paling baik ucapan, mimpin yang berjalan da Allah dan minal muslimin. Siapakah orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyuruhkan kejalan Allah dan beramal salih?" dan dia berkata aku diantara kaum muslimin Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menafsirkan ayat ini bahawa orang yang menyerukan kejalan Allah itu dialah Habibullah dialah kekasih Allah hadha waliullah itulah waliullah Hada soffatullah Orang-orang itu adalah pilihan-pilihan Allah Ya, Jadi da'i ini Merupakan Orang yang menyampaikan Atas nama Allah Kepada umat manusia Yang berarti dia adalah Manusia-manusia pilihan Karena itu Tidak boleh sembarangan Dan kita sebagai da'i Anda semuanya akan menjadi da'i itu akan diperhatikan betul Oleh masyarakat itu Dan kadang-kadang masyarakat itu menilai Kita itu tidak boleh salah Kita itu dianggap Kadang-kadang seperti malaikat Tidak boleh salah Padahal kita sebagai manusia Pasti ada kesalahan, kadang marah nah Kadang apa Berbuat salah Kadang Mengatakan kata-kata yang keras Kadang timbul Hal-hal yang memang Timbul karena kemanusiaannya itu Ya Namun manusia atau masyarakat pada umumnya Dia Menilai apa yang dibawa oleh orang itu Makanya Kalau kita jadi da'i harus hati-hati Kesalahan seorang da'i Akan dikuju oleh orang banyak Dan itu membahayakan Zillatu ya? alim Suatu kesesatan apa -apa, Kesalahan atau Keterjerumusan dari seorang yang alim Akan menjadi Orang sederhana kerusakan dari banyak orang Makanya Harus hati-hati betul Kemudian Astagfirullahaladzim mengatakan Hada Ahabbu ahlil ardi ila Allah dai itu Adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Di muka bumi ini Ajaballahu fida'wati Kalau dia berdoa, Allah akan Terima doanya Wada'anna sa'ila ma ajab Allah fihi mendakwati. Dan dia mengajak manusia supaya manusia juga berdoa kepada Allah sebagaimana dia dia doa kepada Allah subhanahu wa ya. taala. Jadi makanya da'i tidak boleh egois. Kalau dia dapat ilmu terus disimpan sendiri, tidak usah sampaikan sama orang. Ya. Jangan kayak guru silat, sebagian dia ajarkan, sebahagian disimpan supaya nanti tidak kalah sama sama muridnya. Keliru da'i seperti itu. Dai itu harus berharap murid-muridnya lebih pintar daripada dia, lebih alim daripada dia, lebih baik daripada dia. Kita harus berusaha untuk apa? Memberikan yang terbaik. Kadang-kadang seorang dai menyampaikan suatu ilmu, berikutnya dia lupa. Tapi orang yang menerima dia ingat terus. Dulu ustaz mengatakan begini, tapi ustaznya bilang lupa saya ya. Nah, berarti ilmu sudah sampai kepada orang itu, dai sendiri sudah sudah lupa. Waktu azan sudah tiba, sudah ada dakwah. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Kita lanjutkan bahwa Al Hasan Al Basri menyebutkan bagaimana seorang dai dia menyerukan kejalan Allah dan dia juga beramal amal yang saleh agar doanya, agar dakwahnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menyaksikan dirinya sebagai bagian daripada kaum muslimin sehingga kemudian Hasan al-Basri mengatakan Hada khalifatullah. Tai itulah adalah khalifatullah. Ini perkataan apa? Hasan al-Basri al dinukil oleh Ibn Katsir dalam Juz 3 halaman 300. Kemudian keutamaan dakwah yang kedua bahwa dakwah itu bernilai sedekah. Jadi jangan, jangan dianggap sedekah itu hanya mengeluarkan uang, tetapi dakwah itu penuh dengan nilai sedekah. Sedekah. Dalam riwayat Imam Muslim an Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwa Rasul salam alaihi wa amrun bil ma'ruf wa amrun bima'rufun sedaqah wa nahyun an munkarin sedaqah. Bahawa Rasulullah di dalam lihat Abidar menyebutkan Nabi bersabda, menyuruh yang baik adalah sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah. Kemudian keutamaan dakwah yang ketiga, dan ini yang harus mendorong kita untuk apa melakukan dakwah itu, bahawa orang yang berdakwah itu, ketika dakwanya sampai kepada para hadirin maka ilmu yang sambil kepada hadirin itu kalau diamalkan dia akan dapatkan amalannya semua jamaah itu ya jadi apa yang anda ajarkan kepada para hadirin kemudian itu diamalkan oleh mereka maka itu semua tercatat menjadi amal anda bukankah itu nilai yang sangat besar Ya, itu terutama keutamaan dakwah yang kalau anda mengajarkan orang membaca Al-Quran Maka setiap kali dia membaca Al-Quran Anda dapat pahalanya ya? Makanya jangan dianggap remeh Anda yang mengajarkan di TPA ya? Anda yang mengajarkan Apa? Baca kepada anak-anak Kepada orang tua Itu adalah akan bernilai Setiap kali dia membaca Al-Quran Menjadi sedekah buat anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah menyatakan man daa lahu min al ajri mithlu ujuri man tabi'uh la yaqulu Siapa yang menyebabkan seseorang mendapat hidayah? Ya karena Anda mengajarkan salat kepada seorang, kemudian orang itu menjadi salat dia. Ya. Karena ajaran Anda, maka setiap kali dia salat Anda dapat pahalanya. Ini keutamaan orang yang yang bertaawah, makanya jangan pernah berhenti untuk bertaawah. Makanya Rasulullah SAW beliau bertaawah seumur hidupnya, ya sampai beliau wafat itu. Kita pun harus berusaha bagaimana memanfaatkan waktu untuk selalu bertaawah ke jalan Allah Subhanahu Wataala. Kemudian yang keempat. Nilai daripada keutamaan dakwah, bahawa orang yang berdakwah ke jalan Allah itu didoakan oleh seluruh ciptaan Allah. Subhanallah, seluruh ciptaan Allah mendoakannya. Dalam riwayat al-Bazzar, dan disahkkan oleh Al-Bani dari Aisha, Rasulullah ﷺ mengatakan, Mu'allimul Khairi yastaghfiru kullu shay' hatta alhiitan fil baḥr." Ya, Rasulullah menyatakan dalam hadis yang saya ini, kalau Anda mengajarkan kebaikan kepada manusia, maka segala sesuatu ciptaan Allah akan memintakan ampunan untuk Anda. Termasuk apa? Ikan-ikan yang di sungai, yang di laut. Hatta ikan itu mendoakan orang-orang yang berdakwah itu. Luar biasa itu. Ya. Jadi kalau antum punya akuarium, antum perhatikan, jangan-jangan dia doain saya nih, hah? Harta ikan-ikan di laut akan mendoakan buat anda. Yang kelima, yang kelima, keutamaan dah itu dia akan dipuji oleh Allah di hadapan apa para malaikat di atas sana, ya? ya anda akan dipuji oleh Allah. Di hadapan para malaikat Di almal -Mala al-a'la Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan, dan hadisnya Sahih Abu Umam al-Ba'li meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW disebutkan Tentang dua orang Yang satu adalah ahli ibadah Yang satu orang yang berilmu ya? Dan selalu beda Antara orang berilmu dan ahli Al-ibadah Apalagi kalau ahli ilmu Juga ahli ibadah Masya Allah ya. Artinya kadang-kadang seorang itu ahli ibadah Belum tentu dia ahli ilmu ya. Nah Rasulullah SAW Disebutkan di hadapan beliau Tentang dua komponen manusia ini Ada yang ahli ibadah Ada yang ahli ilmu Tiba-tiba Rasulullah SAW berkomentar Fadlul alimi al, al abid Kafazli ala adnakum. Kecultaan orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah itu ibarat keutamaan Nabi terhadap manusia. Ya, luar biasa itu. Makanya para ulama itu apa wara'atatul ambia. Makanya kalau menjadi wara'atatul ambia tidak boleh bergeser dari Nabi tidak boleh bergeser dari sunnah rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga dalam riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih juga Rasulullah mengatakan inna Allah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard inna Allah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardain hatam namla fi juhriha wa hatta al hud yusall, yusalluna ala muallimi nasul khair jadi kata Rasulullah, Allah, para malaikat, dan seluruh penduduk Yang ada di langit, serta yang di bumi Sampai semut Yang ada di apa? Di lobangnya itu Dan kemudian, apa? Ikan Itu berselawat kepada Apa? Manusia yang mengajarkan kebaikan Kepada da'i Nah kalau Allah kalau malaikat berselawat Manusia berselawat Berarti mereka memintakan ampunan untuk kita Tapi kalau Allah berselawat artinya apa? Artinya apa? Allah memuji Orang tersebut di hadapan Para malaikatnya Kemudian keutamaan yang ke enam Keutamaan yang ke enam Bahwa Dai itu Akan mendapatkan doa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya, dai itu akan mendapatkan doa yang disampaikan oleh Rasulullah bahawa kemudian Rasul mengatakan Nazzal Allahumro'an Sami'a makalati fabbilgha ha farrub hamil fikn ghair faki warub hamil fikn ila manhu afqa minhu. Rasulullah mengatakan semoga Allah memberikan kecerahan muka. Seseorang yang mendengarkan sabdaku. Kemudian dia menyampaikan. Bisa jadi orang yang menyampaikan tidak lebih pintar daripada yang yang mendengar. Ya? Bisa jadi sebaliknya orang yang apa? menyampaikan lebih pintar daripada yang yang mendengar. Artinya, kemungkinan saja pada saat seseorang itu menyampaikan itu tidak kemudian diresepai oleh yang hadir. Dia dengar tapi tidak diresapi Bisa jadi juga ketika saat lain dia menyampaikan diresepai, didalami bahkan dia lebih faham daripada dai yang menyampaikan itu. Bisa jadi seperti itu karena Allah berikan ilmu pada orang itu lebih dalam daripada orang yang yang apa yang menyampaikan. Bisa jadi seperti itu. Hadis ini hadis yang hasan diberitakan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahkankan oleh Syaribani nah kemudian ketujuh bahwa pahala yang menunggu begitu besarnya bagi seorang da'i yang karena dia seorang muslim islam luar biasa itu kalau sampai ada orang sadar dari non-islam kepada islam, ke -Islam. dari yang maksiat kepada ta'at ya? dari yang apa perlumuran dosa dengan kemudian bertaubat, itu kalau berada di tangan dai itu, maka dia akan menilai pahala orang itu. Seperti kata Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, la yahdi allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin naim. Ya. Jika apabila Allah memberikan petunjuk kepada seseorang, karena engkau itu lebih baik daripada engkau memperoleh apa ini uh, ontah piaraan, ontah merah piaraan. Dan itu adalah harta yang paling mahal di masa kehidupan apa ini para sahabat taudz anhum. Kali nah, sini sahih dari Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedelapan Allah memberitahukan kabar gembira bagi para dai dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah memberikan kebahagiaan atau kesuksesan bagi para dai di dunia maupun di akhirat seperti terungkap dalam surat Al-Imran, ayat 114. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna anil munkari wa humul muflihun. Muflihun di dunia wal akhirah. Ya? Dan ada di antara umat ini sekelompok orang yang selalu menyerukan kepada kebaikan. menyuruh kepada yang ma'ruf menjaga terhadap, terhadap yang mungkar dan mereka itulah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhiratnya. Kemudian Syekh Abdul Salam balai rahimallahu menyebutkan beberapa kriteria sifat yang perlu dimiliki oleh seorang dai. Ya, kriteria beberapa kriteria atau sifat yang perlu dimiliki oleh sang dai yang menyerukan dakwahnya itu. Yang pertama, Dai hendaknya bahasanya bahasa yang apa fushah bahasa yang standar, ya, yeah. ya, yeah. jangan kita bicara kepada orang yang berbagai macam jenis, tapi pakai bahasa bahasa lokal yang nggak dipahami orang, ya, yeah. usahkan untuk berdakwah dengan bahasa yang fushah. Ini juga termasuk bacaan bacaan Al Quran juga termasuk termasuk bacaan hadis ya bagaimana dulu kita sering mendengarkan khutbah Jumaat ah di beberapa tempat yang ceramah mahasiswa-mahasiswa dari HMI dari beberapa tempat lain wah wow, kalau bicara semangatnya luar biasa terutama mereka isi ceramahnya khutbahnya kena politik tapi ketika baca ayat ya Allah pelepotan betul, ya apalagi baca hadis nggak nyambung, nggak nyampe, ya di situ orang akan apa peh? Bagaimana baca ayat saja nggak bener, baca hadis saja nggak bener, dia kemudian apa percama yang kemudian sepertinya ulama besar, ya? Nah ini masalah yang kemudian harus kita jaga, kemudian berlatih, ya. Kita harus berlatih untuk bagaimana selalu dapat menyampaikan dengan bahasa yang jelas, standar dan bisa difahami oleh semua hadirin. Kemudian yang kedua, yang kedua, cara menyampaikannya tidak terlalu terburu-buru juga tidak terlalu lambat. Sebab kalau terlalu terburu-buru, orang kemudian kelewatan mau nyatet enggak nyambung-nyambung, enggak nyampe-nyampe. Nah, ini termasuk banyak kelemahan saya di situ. Terlalu cepat kalau ngomong. Nah, sekarang lagi berusaha bagaimana untuk mengendalikan itu. Kadang-kadang juga pengaruh umur itu. Satu, pengaruh umur. Kedua, pengaruh keinginan untuk menyampaikan seluruh yang ada dalam diri kita sementara waktu terbatas. Itu sehingga terdorong untuk apa? Menyampaikannya secara cepat. Tanpa memperhatikan keadaan jamaah. Akhirnya nyadet. Enggak benar nyambung ya. Dengerin aja deh. Akhirnya itu udah apa? Udah malas nyadet. Karena terlalu apa? Cepat menyampaikannya. Atau juga terlalu lambat. Ngomongnya satu. Saudara-saudara. Kita perlu. Orang eh uh, lama banget ngomongnya. Sehingga orang itu akhirnya ngantuk dia. Iya, jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu apa? lambat, sedang-sedang saja yang bisa ditangkap oleh oleh jamaah. Ya, ketika kita perlu menyampaikan dengan penuh semangat, jangan terus nyampikannya lemes. Ketika kemudian dalam rangka meyakinkan orang, mau semangat, ya nggak kena. Ya, jadi masing-masing ada ada. Pada saatnya yang tepat, ya. Jadi itu semua metode di dalam berdakwah yang kalau dimiliki oleh seorang dai yang kemudian menyadari itu dia bisa sukses untuk meyakinkan apa ini jamaah atau kemudian membakar semangat jamaah. Namanya agitator, ya. Agitator itu hanya membangun semangat tok, tapi isinya ya itu itu aja, ya. Ketika dengar. Oh, Oh, cuma prong bu. Habis itu selesai. Ya. Semangat aja dibangun. Tapi yang lainnya enggak dibangun. kadang-kadang ya. kita lihat bilato-bilato politik pun seperti itu kebanyakan. Ya. Apalagi kalau udah kampanye, masyaallah. Ya, kayaknya udah hebat banget itu. Ya. Nah, ini perlu dijaga dalam menjaga keseimbangan. Kemudian yang ketiga, kalau ceramah jangan terlalu panjang juga jangan terlalu pendek yang sedang-sedang saja ya kadang-kadang orang itu ada yang khutbah saya dengar itu khutbah sampai dua jam khutbah Jumat ah sampai dua jam bayangkan itu Hah? itu kalau terus-terusan mungkin hanya pegawainya kalau di perusahaan itu nggak boleh ikut khusus di situ lagi itu pasti itu dua jam kan orang berdakwah ada apa kadang-kadang nah itu kurang memperhatikan kadang-kadang orang seperti itu merasa ilmunya banyak, kepuan menyampaikan yang panjang, nggak taunya itu memperpanjang tidurnya orang itu di masjid, ya. Jadi kalau khutbah ya secukupnya, nggak usah terlalu panjang, ya. Kalau ceramah boleh agak panjang, karena memang ceramah disiapkan untuk agak agak panjang. Kalau khutbah gak boleh terlalu panjang, ya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan kalau anda melihat orang itu khotib itu ceramahnya panjang kemudian sholatnya cepat itu berarti khotib tidak pintar itu saja ukurannya ya baslima mengatakan kalau kamu lihat seorang khotib sholatnya panjang kemudian khotbahnya pendek tapi berbobot ketahui itulah khotib yang pintar fakih dia khotib yang pintar itu ya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah adaqil innatulla salatir rajuli wa qisari khutbatihima innatum minfiqih ya? panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah seseorang itu pertanda dia orang yang pinter orang yang apa faqih makanya perpanjang salat kamu waktu Jumat dan perpendek salat kamu inna minal bayanil sihra ini apa yang penting sesungguhnya diantara khutbah atau ceramah itu ada yang bisa memukau orang. orangnya begini, sepertinya lupa segala-galanya, sepertinya dia konsentrasi memperhatikan itu, terbawa dia ke arus itu. nah ini berarti berhasil, ya wa inna minal bayani di berhasil. diantaranya kadang-kadang, apa ceramah itu menjadikan seseorang itu apa, tersihir. Terus apa? Ya kan? makanya kalau ada anda ceramah atau anda khutbah, ada yang tidur, ada yang ngobrol. Nah, ini pertanda tidak menarik, ya. Makanya gimana caranya narik, ya? Gimana cara menarik supaya ngantuk supaya berdiri atau suruh wudu. Bisa juga kayak gitu. Atau gaya bahasanya dirubah. Ya, seperti kayak mau perang gitu. Ngomongnya apa? Jadi orang itu nggak ada yang ngantuk lagi. Atau disinggung, bisa juga seperti itu. Ada kuliah. Nabi saw itu kalau beliau berkhotbah itu kadang-kadang kata para sahabat itu dia seperti Mundiru Jais, seperti apa ini komandan yang ngasih kom komando kepada tentaranya. Ya mana ada tentara ngasih komando sama bawahnya, saudara nanti saya udah serang dari sana ya. Tidak ada begitu dan keluar kan nih, loncat kan nih, tegas begitu. Harus apa? Itu kadang-kadang dilakukan Nabi di dalam beliau berkhutbah itu. Jadi memberikan suatu apa? komando seperti memberikan komando perang. Kadang-kadang seperti itu. Itu perlu. Apalagi orang yang ngantukan kan kalau enggak gitu kan tambah lelap tidurnya dia. Makanya digituin. Iya. Jadi yang penting bukan cuma bangunin orang. Tetapi orang supaya perhatian Apa yang dia sampaikan ini merupakan ayat Allah Merupakan hadis Rasulullah Jangan dimain-mainin Nanti kalau tidur malah salah faham gimana Iya yeah. Kalau salah faham nanti gimana Bisa salah kaprah nantinya Supaya dia betul-betul memperhatikannya Kemudian yang keempat Perlu yang dimiliki oleh seorang da'i itu Agar Menghubungkan antara tema khutbahnya itu dengan kenyataan. Jadi kalau khutbah itu jangan cuman anda ingin menyampaikan yang anda hafal, toh saya menguasai masalah ini. Itu yang saya sampaikan. Tapi nggak dilihat jamaahnya, umumannya ceramah di kampung sawah ini di udara sini di daerah miskin, ceramahnya saudara-saudara, kalian harus mengeluarkan zakat ya, ya nggak nyambung. Uang mereka hanya nerima zakat, sudah ngeluarin zakat bagaimana? Ini namanya nggak nyambung, ya. Jadi kalau bicara sama orang miskin ya bicara sesuai dengan apa kondisi mereka. Kalau bicara sama orang kaya bicara tentang zakat untuk mereka, begitu. harus sahabat dia apa? Dihubungkan dengan realitas seperti itu. Kalau kemudian bicara di depan orang-orang yang nggak punya pembantu, tapi anda harus berbuat baik sama pembantu ya. Ya mana dia nggak punya pembantu? Nah, makanya ini berarti gak nyambung ya begitu pula bicara masalah yang tinggi-tinggi kepada orang-orang awam yang gak ngerti apa-apa jadi kan, makanya kalau bicara ukur keadaan jamaah, jangan diukur dainya, jangan anda cuma misalnya mikir ini, oh, saya udah catat ini nangkat ceramah ini, tapi jamaahnya gak nyambung dengan yang dia sampaikan ini juga kurang berhasil ya diantara cara keberhasilan itu adalah menghubungkan Antara apa yang disampaikan dengan apa realitas masyarakat yang paling bagus itu memecahkan masalah umat. Jadi setiap orang itu kan punya masalah, setiap rumah tangga punya masalah. Ya, nah bagaimana kita ini sebagai dokter? Makanya Imam Syafi'ahimalum mengatakan ada i'tib. Seorang dai itu hakikatnya seperti dokter dia. Kalau dokter mau ngasih obat sembarangan kan enggak dia nanya penyakitnya apa ini? Nah, kemudian kalau kasih obat kadarnya seberapa yang cocok untuk dia supaya cepat sembuh, ya? Makanya kalau Anda diundang sama orang kaya umpamanya, jangan muji-muji orang kaya itu. Bongkar penyakitnya terus dia kasih obat penyakitnya itu. Mungkin dia pelit umpamanya. Bicara tentang tidak boleh pelit ini-ini kalau ini, macam supaya dia enggak pelit umpamanya kan? Itu berarti kita memecahkan penyakit yang ada pada dia. Mungkin dia mereka orang sombong-sombong bicara tentang kesombongan, kita patahkan sombongnya itu, itu penyakit kita kita obati pada mereka ini seterusnya begitu, jadi apa memperhatikan realitas para jamaah hadirin yang mendengarkan ceramah itu ya ya, umpamanya anda bicara tentang perdagangan, tetapi yang datang para petani, ya gak cocok ya kan, jadi kayak gitu itu perlu diperhatikan, terutama nanti dai dai anak-anak kita yang mau berangkat terjun ke daerah-daerah, apa itu ya jadi lihat perhatikan keadaan masyarakat itu. Bicara sesuai dengan kapasitas mereka, ya. Jangan Anda bicara di kampung sono seperti Anda bicara di kalangan intelektual di Jakarta namanya. Enggak sama. Itu jelas apa? Sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian yang kelima, yang kelima, berbicaralah sesuai dengan pemahaman orang-orang di situ. Ya. Makanya Anda ketika berceramah di kalangan perguruan tinggi berbeda ketika berceramah di masyarakat berbeda ketika berceramah di kalangan para intelektual. Ya. Ini juga perlu diperhatikan dalam rangka apa ini kita bisa memasukkan ide-ide dakwah itu kepada mereka. Kemudian yang ke yang keenam, yang keenam, jangan menggunakan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kotor. Dalam berdakwah itu dihindari menggunakan kata-kata yang kasar atau kata-kata yang kotor umpamanya. Wahai hadirin yang bodoh-bodoh umpamanya. Wah. Bisa bubar itu. Hah? Dan begitu pula kata-kata apa yang yang apa? Yang apa? Yang jelek-jelek umpamanya, ya. Itu juga tidak belum makanya Rasulullah SAW mengatakan laisal mu'minu bita'an walala'an walal fahish walal badi'. Ya. Itu pernah dialami dalam suatu forum majelis ulama. ya oleh seseorang yang sombong betul dia Hah? dia ngomong ini di banyak orang yang ngaku ulama tapi dia jahil di depannya orang yang diundang sebagai ulama ngamuk mereka <tik> ya? nah begitulah itu berarti dia nggak ngerti keadaan itu nah, padahal profesor dokter ini tapi nggak ngerti apa ini bagaimana dia berbicara dengan siapa dia berbicara ya karena dia merasa hebat sendiri itu bahayanya itu Makanya orang mukmin tidak boleh apa ini memojokkan orang, menjelejelekkan orang, berkata-kata yang apa? menyakitkan orang, termasuk berkata yang kotor. Ya. Kemudian dan jangan kemudian meremehkan orang. Dalam ceramah, dalam apa ini khutbah, jangan sambil meremehkan orang. Ya, apalagi menyebut nama orang yang dia dari situ. Jangan kalian seperti si A itu ya, menunjuk gitu ya. Ya orang lihat itu waduh hancur dia kan. Ya karena itu menjadi cara yang memojokkan dia tidak boleh tak? Makanya tidak boleh kita apa? Kita mojokkan orang di depan orang banyak. Nah, makanya Rasulullah Allah katakan kepada Rasul dalam surat Imran ayat 159, "Walau kunta fadzdan qalid al-qalbi lan fadzu min hawlik." Ya, kalau kamu kaku Kasar keras maka orang pun akan bubar, pertaburan, akan nyingkir ya. nah kemudian yang ketujuh yang ketujuh gunakan istilah-istilah yang menyentuh seperti apa hubungan keakraban seperti Ibrahim mengatakan nasihat oleh bapaknya ya abadi lima ta'budu malah ya smauh Wa la ya'khil Ya abadi Wa ya. yata'kala Ibrahim oleh Abi Azhar Atat takhidu asnaman alia Dia mengatakan kepada siapa bapaknya Dia akui dia bapaknya Meskipun dia menasihati Ya abadi Lima tak mudah kita Ya abadi Disebutkan bapaknya Ayahku Sampai kapan ayah seperti ini ha? Disebut ayahnya Sebagai apa hubungan ke Saudaraku ha? Saudaraku Kenapa kamu tidak sadar-sadar? Ada ungkapan apa? Apa? Kedekatan kita, ya. Nah, begitu pula, Luqman ketika tidak, ya, bunyia la tu shirk billah, inna shirkaladzulmun adzim. Anak itu senang. Kalau dipanggil bapaknya, wahai anakku, senang itu, ya. Makanya, kalau anak tidak pernah dipanggil anakku, nanti dia mikir, jangan-jangan bapak ini tidak menganggap saya sebagai anaknya. Mumpaknya kan? Makanya kalau nasiati kadang-kadang manggil wahai oh anakku, manggil lepas ya, sepanjang kedudukannya. Ya, makanya Allah menyebutkan ya ayu aladina amanu. Kenapa itu? Nah, ha? karena anda merasa diperhatikan oleh Allah. Jadi makanya ketika Barulah mengatakan, asy'atul mengatakan, kalau Allah menyebutkan ya ayu aladina amanu, kemudian anda enggak perhatikan sesudahnya maka anda berarti la, la, apa, la, lengah ya makanya ada sekitar 90 ayat yang Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu berarti Allah manggil Anda itu makanya ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu perhatikan apa setelahnya pasti bernilai penting ya kalau ada ya ayyuhalladzina amanu maka perhatikan isinya pasti bernilai penting untuk Anda ya ayyuhalladzina amanu Kutibah alikumu syaum ya ayolah dina amanu ya. banyak banyaknya ada 90. ayat itu adalah teguran Allah kepada anda anda merasa ditegur sama Allah masya Allah saya merasa diperhatikan oleh Allah ya kecuali kalau anda enggak merasa jadi beriman enggak enggak berasa bah menjadi aladina amanu ya susah ya makanya jadilah ya ayolah dina amanu ya makanya Rasulullah SAW kadang-kadang memanggil Fatimah. Ya Fatimah binti Muhammad I'mali ya, Dia panggil namanya nah, Ini penting sekali Untuk mengikatkan hubungan Sambil menyadarkan ya, Jangan lupa itu Ya Ayuwal ikhwah Ayuwal hadirun Nah itu semua apa? Merupakan satu ikatan Ya ma'asyara muslimin Itu semua apa? Ikatan Persaudaraan yang diikat di dalam khutbah itu sepertinya kita nggak menggurui tapi kita sama sama-sama gitu ya ini penting sekali itu kemudian yang kedelapan hindari terlalu banyak gerakan ya kalau banyak gerakan kayak orang silat ya jadi bergerak sesuai dengan kebutuhan ya bergerak sesuai dengan kebutuhan ya dulu ketika kita masih apa ini ikut organisasi PII, ikut apa, ya kita diajarkan kalau bicara pokoknya ngomong aja, kan gerak-gerak kan yang sesuai dengan apa ini e, untuk menarik orang. akhirnya kita bergerak-gerak gak ada hubungan dengan omongan, ya itu juga berlebihan, ya jadi bergerak sesuai dengan kebutuhan. karena gerakan itu termasuk satu daya tarik, ya untuk orang itu apa, untuk apa, untuk kemudian memperhatikan. Sebab terlalu banyak gerak juga akan menghilangkan wibawa. Terlalu banyak gerak akan menghilangkan wibawa. Kemudian hindari seperti orang gai yang kalau bicara apa nelen lu dam lulu, dengi bicara kayak kelelekan, kelekan, kayak dia lagi nelen apa gitu. Ya, itu karena orang itu memperhatikan. Iya. Yeah. Jangan kemudian apa? Model-model seperti itu. Atau kemudian setia bicara. Saudara-saudara. Saudara. Hah? Itu juga enggak bagus. Ah, batuk-batukan kayak gitu. Iya. Yeah. Ya, yeah. kemudian banyak nol dan oleh. Huh? Mungkin kayak mau olahraga gitu, nol dan jadi nanti apa? Cukup lihat kanan, depan, kiri Padahal ini kadang-kadang kita lihat ini enggak lihat orangnya, cuma lihat aja itu. Siapa di depan kita enggak tahu kadang-kadang, cuma lihat aja. Ya. Jadi itu sekedar untuk apa? Untuk supaya orang merasa diperhatikan. Iya. Kalau ada orang ngomongnya, saudara-saudara, enggak saudara, pernah lihat orangnya. dia ngomong gitu. Orang itu merasa memperhatikan tapi merasa tidak diperhatikan. Akhirnya apa? Nah, akhirnya apa? Jadi dia kurang, kurang, kurang respect. Jadi makanya memperhatikan itu termasuk bagian daripada kesuksesan di dalam bertaqwa. Ya. Kemudian yang kesembilan, yang kesembilan memperhatikan dari segi penampilan. Ya, jangan ketika terus khutbah batunya sopet umpamanya. Ya, kan? penampilan itu penting sekali. Ya meskipun tidak berarti harus mewah. Ya, karena penampilan itu mempengaruhi apa? Kejiwaan daripada orang yang mendengarkan. Ya. Imam Syafi'i aja pernah pernah merasa apa? Terbawa karena penampilan orang. Baru satu kali dia lagi ngajar ceramah. Kemudian beliau capek duduk di bawah kan capek, kemudian beliau silakan Karena capek minta maaf dia sambil bicara tapi kakinya diselojorkan begitu. Tiba-tiba ada orang datang masuk pakai gamis sorbannya besar, orangnya gagah. Langsung Imam Syafiq lihat penampilannya ini orang punya ilmu ini wibawa ini, ya kan? Kemudian dia tarik kakinya, dia gelagak lagi. Sambil dia mengajar sambil melihat orang itu. tahu tahu dia bertanya pertanyaan yang sepele sekali. Ya. Nah, ketika dia bertanya, bertanya sepele ketahuan ilmunya. Ini orang kosong sini. Sudah sekarang Syafi'i boleh nyeluncur lagi, ya. <SILENCIO> Makanya kadang-kadang Anda berada di satu tempat, Anda diam saja, orang itu memperhatikan. Siapa ini orang? jangan-jangan ya? profesor doktor ini, Jangan-jangan ya? orang apa ulama besar ini. Begitu. Kadang-kadang ya? itu menjadi perhatian orang. Makanya penampilan juga apa menjadi satu apa menjadi penilaian. Makanya Allah katakan ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, wahai anak Adam apa? Gunakanlah hiasan setiap kali kamu ke ke masjid. Artinya apa? Berpenampilanlah yang apa? Yang sesuai yang wajar ketika Anda pergi ke masjid. Bahkan disunahkan kalau apalagi hari Jumat untuk menggunakan pakaian yang terbaik ya sehingga tidak kemudian kumal, tidak sobek, tidak sempit bajunya, umpamanya. Ya. Saya pernah ditegur sama ibu-ibu. Karena saya pakai gamis. Ibu-ibu ngomong begini, "Ustaz kok pakainya kayak perempuan?" <tuk> ya benar, karena dia enggak pernah lihat orang laki pakai gamis dikira baik gamis itu kan kayak perempuan juga rok-rokan gitu kan sejak itu di tempat itu saya gak pernah pakai gamis lagi ya karena dianggap kita seperti perempuan kemudian yang ke sepuluh ke sepuluh mempersiapkan diri sebelum berceramah atau berkhutbah apa yang akan disampaikan diatur, digapikan jangan asal ngomong Nanti apa tidak terurus, tidak teratur, bahkan nanti orang malah enggak paham. Ya, ada yang seperti itu modelnya. Kita menghindari itu. Supaya kalau mau mengisi ada persiapan. Ya. Nanti dia berikan contoh bagaimana cara menyiapkan itu ada berapa contohnya. Kemudian yang ke-11, jangan pada saat ceramah kamu terlalu kenyang waktu lagi ceramah, atau lagi khutbah, jangan terlalu kenyang sebabnya apa? ini mungkin tidak dirasakan oleh jamaah ini ya, kalau memang kadang-kadang itu anda ketika berdakwah, kadang-kadang anda rasa apa yang anda sampaikan itu mudah diterima oleh masyarakat, mudah diterima oleh hadirin kadang-kadang merasa, kok berat dia omongan saya diterima oleh hadirin? itu diantaranya karena pengaruh terlalu kenyang Ya, kalau terlalu kenyang itu nanti hatinya itu enggak lunak orang kalau terlalu kenyang hatinya tidak lunak tapi kalau orang itu enggak terlalu kenyang hatinya lunak sehingga pembicaraannya itu mudah masuk ke hati orang sehingga mudah apa? ditangkap sama orang Ya, kadang-kadang itu untuk masa sekarang ini sulit difahami itu Ya, sulit difahami itu makanya kenapa orang itu dianjurkan banyak berpuasa segala macam diantaranya untuk mempermudah orang bisa menerima apa, omongan kita nasihat kita karena kita dapat menekan pintu syaitan ya makanya apa ini kekenyangan itu tidak dianjurkan ada ungkapan begini idham tal al ma'idah nama tilfikrah kalau perut itu terlalu kenyang. Biasanya otaknya kurang jalan. Ya, pikirannya enggak enggak cerdas. Wa khalṣatul hikmah. Ya, ilmunya enggak meluap-luap. Ilmunya apa enggak mengalir. Iya. Wa qad atza ibadah Ibadahnya terus males. Ya kan? Makanya banyak orang yang kenyang itu bawaknya apa? Maunya tidur, terus ngantuk. Jangan-jangan yang ngantuk-ngantuk ini karena kekenyangan ini. Atau sebaliknya karena lapar. Nah yang kedua belas, yang kedua belas ini yang sangat penting sekali, yaitu Anda merasa yakin dengan apa yang Anda sampaikan, ya, jangan kemudian Anda ragu. Jangan-jangan nanti -jangan yang, yang saya sampaikan apa ini diracikan orang, udah pada tahu. Jangan-jangan nanti apa yang saya sampaikan begin, jangan kamu harus yakin apa yang kamu sampaikan ini yang benar dan ini yang harus diterima oleh masyarakat harus yakin begitu kalau anda bisa yakin, anda akan mudah meyakinkan orang kalau anda yakin, anda mudah untuk meyakinkan orang, sebenarnya dakwah itu intinya apa? bagaimana anda meyakinkan orang untuk beramal yang saleh, memahami yang benar itu perlu dengan harus dengan keyakinan juga ya. dan gak perlu dibuat-buat artinya apa? pura-pura ya dakwanya dengan penuh kepura-puraan tidak kalau tahu bilang tahu, nggak tahu bilang nggak tahu itu paling enak sehingga tidak memaksakan diri ya paling enak kalau orang itu ditanya nggak tahu dia bilang saya maaf nggak tahu kalau tahu dia jawab sesuai dengan pengetahuan dia itu paling enak, nggak ada kebeban kalau orang kemudian ketika ditanya nggak tahu terus mukanya merah padam Hah? kemudian dia ketakutan nervus. nah ini berarti dia memaksa diri ini berarti ya? berarti apa? memaksa diri gak usah seperti itu apa yang anda tahu sampaikan, gak tahu bilang saya gak tahu, saya perlu dalami lagi begitu nah makanya Rasulullah SAW itu eh, seperti dalam Riyad Imam Muslim, idha khataban nas Eh merot ainahu waala sawto. Karena nazar rasul itu kalau khutbah itu matanya apa memerah dan suaranya keras. Nah itu kadang-kadang perlu. Apalagi waktu siang. Saya kira ini ada kaitan dengan waktu siang. Karena waktu ngantuk itu kan. Kalau all khutbah gak keras gak tekes begitu orang ngantuk ya apalagi para pegawai di kantor-kantor itu kesempatan biasanya justru kalau kemudian ada khutbah cuma panjang dan apa -apa, e yang bicaranya lumes, lunak wah tidurnya lelap itu kesempatan betul dia makanya kalau khutbah itu seperti apa? seperti contoh Rasulullah tegas, keras dan kemudian suaranya meledak-ledak begitu ya Barakulah Fikm ya e ini ada beberapa sifat di dalam adab, berkhutbah e, nampaknya cukup kita lanjutkan dengan tanya jawab mungkin nanti kita apa, tambah lagi dalam kesempatan yang lain e, termasuk bagaimana e, seorang da'i mempunyai pengetahuan di dalam beliau berdakwah agar e, dapat membantu kesuksesan daripada dakwahnya ya yeah. Barakalawwakum. Uh, ini ada beberapa pertanyaan dari kesempatan yang lalu. Yang pertama, mayit dalam Islam harus diurus. Bagaimana dengan mayit yang dijadikan praktek para mahasiswa dan mahasiswi kedokteran? Apakah mahasiswa-mahasiswi itu berdosa? Ya, saya pernah nanya ini kepada uh, dokter yang dosen. Ya, uh, mayit ini ada dua yang digunakan oleh para mahasiswa itu untuk latihan mengoperasi latihan untuk apa menangani e, pasien yang pertama adalah mayid yang tidak diketemukan keluarganya ya kayak preman dibunuh dibuang ya hanya ditemukan dibawa ke rumah sakit cipto kan ditaruh di apa di lemari-lemari es itu ditunggu sekian lama keluarganya nggak ada berarti ini orang nggak ketahuan keluarganya ah itu dibuatan itu dibuat apa dikerjain sama mahasiswa itu buat praktek kita ya tapi juga menurut dokter yang saya tanya itu juga banyak mereka ini terutama rumah sakit rumah sakit Islam mereka impor dari India di India itu kan majit itu dibakar iya majit itu dibakar Daripada dibakar, mendingan dijual kata mereka. Dapat duit, ya. Jadi oleh mereka mayat itu diekspor ke Indonesia. Di sini dibuat latihan mahasiswa. Makanya saya punya, saya cerita ini kepada sepupu saya yang waktu itu calon dokter. Saya dapat informasi benar nggak ini? Katanya apa ini? Mahasiswa-mahasiswa mahasiswa kedokteran itu membuat latihan apa ini mayitnya berasal dari India. Iya, saya lihat hidungnya mancung-mancung tuh. Oh, ya betul berarti. Ya. Jadi kemudian ini, mereka ini impor dari apa? Dari India. Nah, sebaiknya kalau kemudian dokter muslim itu yang digunakan mayit-mayit kafir kayak gitu. Tapi kalau mayitnya orang muslim, dia mempunyai kehormatan. Ya, karena Rasulullah katakan kasru idamil mayit ka kasri idamil hayy mematahkan tulang orang yang meninggal dari Muslim itu itu sama dengan mematahkan pada saat dia masih hidup ya dan mahasiswa tidak pernah salah yang salah siapa dosennya yang nyuruh ya nah, kalau bisa kita kemudian mengusulkan kepada dosen baiknya kita tidak menggunakan mayatnya orang Islam buat latihan-latihan itu kadang-kadang saya dapat informasi dari kawan-kawan dokter itu itu masing-masing dokter tuh nakal-nakal juga itu, ya. Ada kadang bagian-bagiannya dipotong dibuat simpenan, ditaruh di rumahnya. Jika buat apa? Buat kenang-kenangan kan? Iya. Badannya orang buat kenang-kenangan. Ya. Kadang-kadang ada yang dipakai buat apa? Buat kunci doang, kantungan kunci. Diambil dari tubuhnya manusia. Ada nakal kayak gitu, ya. Makanya tidak dianjurkan kalau itu mayatnya orang orang Islam. Kemudian di kampung saya masjidnya besar-besar, namun semuanya ahlu bidah. Sedangkan dai yang mengerti sunnah sangat sedikit sekali. Bagaimana cara saya untuk dapat berdakwah kepada mereka tanpa harus menyinggung perasaan mereka? Ya, nah ini pertanyaan penting sekali. Jangan anda menganggap ahlu bidah itu satu. Itu yang paling penting, ya. Anda harus pahami ahlu bid'ah itu ada tiga komponennya, ya. Itulah yang Allah sebutkan udhu ilasabi li rabika bil hikmati wal muaidatul hasanati wa jadilum bilati yasan. Ya, masyarakat yang melakukan bid'ah itu ada tiga komponennya. Pertama, masyarakat awam, orang yang ikut-ikutan, mereka tidak mengerti, karena diajak mereka mau. Ini yang harus kita dakwai dan jangan musuhin mereka ya. yang kedua ada kelompok, dalam kelompok ahlu bid'a tadi itu yang sebenarnya dia ingin cari kebenaran dia dia mau yang benar tapi dia merasa itu yang dianggap paling benar ya. tapi kalau ada yang lain lebih benar, dia mau sadar, dia mau tinggalkan itu nah ini yang harus kita dakwai jadi orang yang salah apa, menempatkan dirinya dan biasanya mereka umumnya kalangan intelektual Ya, sehingga perlu kita berikan apa ini penjelasan yang lebih panjang. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh yang menyeru kepada BDA itu, ini tinggalkan. Jauhi mereka. Ya. Tokoh-tokoh yang menyerukan kepada BDA itu tinggalkan. Karena mereka ini bukan tingkatan kita. Ini tingkatannya ulama nanti yang ngadapi dia. Dalam bentuk nanti perdebatan, dalam bentuk apa yang lainnya. Nah, kita lakukan apa? Kita gembosin gitu ya. Kita apa? Kita tarik satu-satu dari dua komponen pertama itu. Nah, bagaimana caranya? Kita nggak usah menyinggung perbedaan. Kita jangan menyinggung hal-hal yang diperselisihkan. Bicara hal-hal yang pokok. Ambil dasar Al-Qur'annya ambil dasar Sunnahnya untuk yang pertama. Umumannya tentang kita beradu salihin. Kita beradu salih diterima oleh semuanya. NU, Muhammadiyah, Persi, semuanya menerima. Ya, antum mulai dari situ karena maksud Al-Qur'an hadis ada penjelasan para ulama itu sampaikan. Ya. Umpamanya antum sampaikan hadis tentang apa ini Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, antum bacakan saja. Itu kadang-kadang juga akan menyadarkan orang. Oh, ternyata Rasulullah mengatakan begitu ya. Kok kami enggak tahu Rasulullah begitu? Ah, itu semua diserahkan karena mereka umumnya tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang kebenaran itu. Ya, Karena memang lingkungannya model-model dicekoin kayak gitu ya. Jadi kita bicara pada hal yang pokok Terutama di dalam masalah Bagaimana membawa mereka taat kepada Allah dan Rasulnya Nah ya, itu saja paling pokok Baru nanti dibawa kepada hal-hal yang wajib Kemudian yang sunnah Baru kemudian yang lain-lainnya itu Waduh ini panjang sekali nih Dalam kitab ad-tadkira Fi ahwalil mauti wa umuril akhirah Kitab ini karangan Imam al Qurtubi Dengan buku terjemahan judulnya Rahasia Kematian Alam Akhirat dan Kiamat Di dalamnya Diceritakan bahwa Ali bin Abi Talib, Ali bin Musa Al-Haddad bercerita Aku sedang bersama Imam Ahmad bin Hanbal dalam sebuah acara pemakaman Saat itu ada Muhammad bin Qudama Al-Jauhari Sedang membaca Al-Quran dalam cerita itu Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan membaca Al-Qur'an di kuburan berdasarkan perawi hadis bernama Mubashir bin Ismail yang disebutkan oleh Muhammad bin Qudamah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang membolehkan baca Al-Qur'an di kuburan? Saya tidak tahu adanya riwayat ini tetapi ada riwayat yang lebih jelas Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membaca Al-Qur'an di dua tempat yaitu di kuburan dan di mana? di masjid. Insyaallah ini ada saudara masyhudi mana Mas Yudhi? Hah? Mas Yudhi mana? Hah? Nah, Antum besok mencari hadis-hadis tentang Apa, bacaan Quran di kuburan ya Insyaallah minggu depan Antum bawa hasilnya Ya, dia bidang hadis itu nanti bisa dicek ini, benar gak ini hadisnya? Ini kita, apa, untuk melatih Supaya nanti datang membawa dalil-dalilnya Kemudian yang kedua bolehkah kita berhutang uang untuk menutupi hutang uang yang lainnya? Jadi apa kalau lubang tutup tutup lubang, ya nggak ada masalah kalau niat bayar. Tapi jangan dibiasakan utang mengutang yang berlebihan. Ada orang bilang utang itu sunnah ushah memang sunnah bayarnya wajib. Ya, yeah. jadi kalau utang ya utang boleh tapi jangan berlebihan karena itu akan Memberatkan anda nanti Bahkan Rasulullah Tidak mau menyalatkan orang yang masih punya Punya hutang sampai ada yang nanggung Membayar hutangnya Kosidahan di dalam masjid Oleh ibu-ibu di depan Jamaat campuran laki dan perempuan Apa hukumnya? Jelas gak benar Ya Sebab ketika ibu-ibu Kemudian di depan bapak-bapak goyang Goyang sono goyang sini di masjid la ilaha wala quwata. Itu namanya apa? Maksiat dalam masjid. Ya. Ceramah saja enggak boleh, apalagi goyang-goyang kayak gitu. Mbak, jadi ini enggak ngerasanya sama sekali. Termasuk di luar masjid. Bukan cuma di masjid, ada di luar masjid. Ya, karena tidak pantas ibu-ibu bergoyang-goyang di depan bapak-bapak kayak gitu. Ali bin Abi Thalib dalam sejarah terlibat perang dengan Bani Umayyah dan golongan ashab pimpinan Aisyah. Apa hikmahnya Ustaz? Hikmahnya mereka manusia. Yang namanya manusia mungkin saja terjadi kesalahpahaman. Dan yang terpenting dalam tahqiq tentang fitan. Jadi e, meneliti tentang masalah-masalah fitnah yang terjadi di antara para sahabat kenapa kok sampai terjadi pertempuran ya termasuk antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah eh dengan apa dengan Aisyad Zanah bahwa ternyata sebenarnya itu sumbernya daru ahli fitan orang-orang munafikin yang memang tukang fitnah bahwa kemudian mereka membakari beberapa apa ini tenda-tenda seakan-akan yang melakukan itu adalah Pasukan dari Aisyah. Padahal Aisyah bukan datang dengan pasukan. Aisyah datang dengan jumlah para sahabat. Ingin menengahi permasalahan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Talib. Tetapi disalahpahami adanya fitnah itu akhirnya diserang. Pasukannya apa? Kelompoknya Aisyah ini. Makanya setelah mereka selesai, dilepaskan oleh Ali bin Abi Talib. Karena memang mereka tidak dalam rangka untuk berperang, tetapi untuk apa mendamaikan, tetapi disalahfahami. Nah hikmahnya mereka adalah sebagai manusia mereka bukan nabi, bisa jadi terjadi kesalahan seperti ini. Makanya Umar bin Abdul Aziz ya so, ketika beliau ditanya bagaimana pendapat anda tentang pertikaian di antara para sahabat, termasuk apa terjadinya perang antara pasukan Ali dengan apa pasukan Ansar tanah apa jawab beliau dan itu adalah yang paling Paling tepat jawabannya, beliau jawab dengan satu ayat. Tilka ummatun kat khalat laha maka sabat walaqum maka sabtum wala tus aluna amakanu ya malun. Itu umat yang sudah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka perbuat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan bagi kalian apa yang akan anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan kalian tidak pernah diminta pertanggungjawaban tentang perbuatan mereka itu, ya? Itu jawaban yang paling tepat tilka ummatun qad khalat laha makasabat wa lakum makasabtum wa la tusaluna amma kuntum ta'malun dan kemudian Umar bin Abdul mengatakan aku tidak suka kalau tidak terjadi perbedaan di antara para sahabat itu untuk menunjukkan bahwa mereka adalah manusia. Nanti dilihat di itu mujam. Kemudian apa hukum safar bagi wanita untuk apa sahurnya? Ya, sahur bagi wanita boleh saja selama ada mahromnya. Ya, sahur bagi wanita boleh selama ada mahromnya. Ya, ada hadis yang mahromnya yang apa tidak boleh seorang wanita bepergian sehari semalam kecuali dengan mahrom. Ada hadis yang mengatakan tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali dalam perjalanan dua hari dua malam kecuali dengan mahrom. Ada hadis yang melibatkan siapa yang bersafar dari, dari wanita. Tidak boleh bersafar dengan mahramnya Kalau sampai beberapa, 3x3 malam ya. Jadi Boleh bersafar dengan mahram. Apakah keluar atau Safarnya seorang wanita Untuk menurut ilmu syari'i Termasuk alasan yang diperlukan tidak Ya tidak Makanya tetap saja Kalau ada orang wanita yang ingin Menurut ilmu Dari satu tempat ke tempat yang lainnya Diantarkan oleh mahramnya kemudian dititipkan bersama dengan akhwad yang lainnya berada di tempat itu sampai dia merasa aman mahrum ini diantara maksudnya adalah untuk menjaga keutuhan wanita itu supaya tidak diperlakukan senonoh selama perjalanan selama berada di, di tempat yang yang apa, tempat dia safar itu kondisi apa saja yang diperbolehkan safar bagi seorang wanita kondisi yang kemudian tidak menjadikan dia punya mahrum sementara dia punya kebutuhan Ya kalau dia nggak punya mahram dan dia punya kebutuhan dia harus harus bekerja harus mencari apa sesuatu apalagi kemudian dia tersesat jalan nggak ada nggak ada orang lain maka dia harus menjalankan sesuai dengan kemampuannya mengapa lah ilahilah Allah harus diartikan dengan tidak ada ilah yang hak diibadikan kecuali Allah iya karena ilah itu banyak ya ilah itu yang namanya Tuhan itu banyak. Bisa Tuhan manusia, Bisa Tuhan binatang, Bisa Tuhan patung, Bisa Tuhan cincin, Bisa Tuhan barang-barang ya Orang menuhankan Tuhan kan banyak itu Termasuk yang menuhankan matahari, menuhankan sapi Semua itu, kalaupun mereka katakan Tuhan, tidak patah disembah Bukan? Tapi Allah, dialah Tuhan yang hakiki dan dialah yang paling berat disembah Makanya Terjemahan yang paling tepat. Tidak ada Tuhan yang berat disembah. Ya, Dia apa? Dia ibadai. Kecuali Allah SWT. Makanya Tuhan belum tentu Allah. Kalau Allah pasti. Pasti Tuhan. Bagaimana cara menanamkan semangat jihad kepada anak-anak? Ya, Bagaimana menanamkan semangat jihad kepada anak-anak? Dahulu. Para salafus salih itu. Dalam menanamkan jihad kepada anak-anaknya. Setelah pagi mereka itu belajar. Al-Qur'an, belajar sekolah. Kemudian mereka diajari untuk memanah, diajari untuk apa? Melempar pisau, diajari untuk apa? Berenang, diajari naik kuda. Itu termasuk latihan mulai kecil, ya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Allimu auladakum as-sibahata war-rimayata Ajarkan anak-anakmu apa ini? Berenang, naik kuda dan apa? Memanah. Itu termasuk berlatih untuk perziat mulai kecil ya. Termasuk dilatih dengan outbound Dengan itu termasuk latihan untuk anak-anak bagus itu. Ya. Termasuk ajari apa? Silat karate anak-anak kecil kita itu termasuk apa? Bersiap-siap untuk itu. Bagaimana hukumnya menyumbang menyumbang dana ternyata untuk acara maksiat. Ya bagaimana menyumbang dana ternyata untuk maksiat. Kalau pada awalnya dia tidak niatkan untuk maksiat, dia tetap dapat pahala. Tetapi kalau kemudian ternyata uang itu digunakan untuk maksiat, yang memberikan ini tidak berdosa. Dalilnya adalah adanya seorang kata Rasulullah, dia memberikan sedekah, orang kaya memberikan sedekah, ternyata sedekah itu jatuh ke tangan orang apa ini, eh, zina. Ya, sedekah itu jatuh ke tangan orang zina. Kalau jatuh ke tangan orang zina, bisa digunakan uang itu untuk untuk berzina. Sehingga orang mengatakan apa itu sedekah kok jatuhnya dikasih oleh orang zina? Ya Allah, ternyata sedekahku jatuh orang zina, kepada orang zina. Besok aku akan sedekah lagi. Kata dia, besoknya sedekah lagi ternyata jatuh ke tangan orang yang pencuri. Ya ke tangan orang yang pencuri. Orang pun enggak tahu masa. Enggak ada orang lain apa kok ngasihnya sama pencuri? pencuri? Yang satu lagi belikonya besok saya akan sedekah lagi. Yang ketiga, dia sedekah ternyata duitnya sedekahnya jatuh ke tangan orang yang kaya. Masa sekarang kemarin tukang zina berzanya pencuri sekarang malah orang kaya. Ya. Sehingga dia katakan ya Allah Aku telah berusaha untuk memberikan sedekah, ternyata sedekahku jatuh kepada penzina, pencuri, dan orang kaya. Semoga dengan sedekahku itu mereka jadi benar ya Allah. Kata Rasulullah, ternyata dengan niat baik orang ini, maka semua orang tadi itu berhenti berbuat maksiatnya. Yang berzina berhenti zinanya, yang mencuri berhenti mencurinya, dan yang kaya berhenti pelitnya. Malah dia banyak apa sedekah. Ini berarti apa, tergantung niat anda ketika anda memberikannya kecuali kalau anda tahu bahwa kemudian dia akan diguna, menggunakan duit yang anda berikan untuk maksiat jangan dikasih kalau anda berikan duit mau buat minuman jangan dikasih karena itu akan berarti anda mendukung kemaksiatannya. kalau tidak tahu tidak ada masalah Hah? apa makna hadis nabi mantarkas salat hafad kafar atau hadis yang semakna. Ini. Uh, hadis ini. Difahami dua makna. Oleh. Artinya terjadi perbedaan di antara para ulama. Yang mengatakan. Siapa meninggalkan sholat. Maka dia kafir. Kalau. Dia itu meninggalkannya. Kalau sengaja. ya Dengan ungkapan hadis lain. Mantara ke sholatamu ta'am midan. Fakat kafar jihara. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir kemudian difahami oleh ulama lain kalau kemudian meninggalkan sholatnya itu tidak dengan sengaja, tidak kafir ya, ini pendapat ulama yang kedua namun, yang paling apa, ini tegas dan paling banyak adalah yang pertama siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maupun tidak sengaja maka bisa kafir keluar dari islam Ya, tapi imam syafi'i mengambil yang kedua kalau yang pertama jelas, siapa meninggalkan sholat dengan sengaja dia kafir. Yang kedua, siapa meninggalkan sholat tidak dengan sengaja karena malas dia tidak kafir. Ini termasuk pendapat Syafi'i. Nah, karenanya saudara so sekalian kita ini sekarang di masyarakat yang masih banyak orang Islamnya yang tidak sholat. Ya, kalau kita terapkan siapa yang kemudian meninggalkan sholat sengaja tidak sengaja kafir, maka berarti kita bisa akan mengafirkan banyak orang Islam di Indonesia ini ya karena di tempat kita masih banyak kejahilan ya karena itu bagi mereka yang mengerti supaya kemudian mereka memberikan kesadaran kepada mereka ya bahwa kekafiran ini apa meninggalkan shalat itu sangat berbahaya sampai pada tingkat kepada kekafiran itu dan itu ada perbedaan di antara para lama dalam dua porsi itu rata-rata orang yang keluar huruf itu untuk melatih iman benarkah bisa mendapatkan iman katanya ya, katanya khuruj itu meningkatkan iman katanya apakah benar? Wallahu wallahu'alam yang jelas pengertian khuruj di dalam islam itu ada dua khuruj, kalau dikatakan khuruj artinya jihad ya khuruj itu artinya jihad visabilillah perang yang kedua, khuruj dalam arti dakwah dan tidak boleh dilakukan kecuali orang berilmu Sementara mereka yang keluar khuruj tanpa ilmu, ini malah membahayakan. Sebab dia akan banyak belajar di dalam perjalanan yang kemudian bisa jadi, dia mendapatkan halal yang salah. Dan tidak ada yang diuruskan. ya Makanya, Rasulullah SAW tidak mengajarkan khuruj kepada mereka, para sahabat yang ada di sana, kecuali mereka diajarkan ilmu dulu. Minimal, pernah dilaksanakan oleh Rasulullah beliau memberikan pelatihan kepada masyarakat yang jauh-jauh Beliau memberikan beli beli beli beli beli beli pelatihan selama 20 hari ya Setelah 20 hari Maka Rasulullah SAW kembalikan Untuk mereka berdakwah Atas apa yang mereka sudah dapatkan selama 20 hari itu ya Jadi itu perlu Untuk didasarkan kepada ilmu Apakah Sahadat itu harus Disaksikan kepada orang banyak Tidak Kalau itu berasal dari orang muslim Tapi kalau dia Syahadatnya orang non muslim masuk Islam perlu disaksikan. Enggak meskipun enggak harus orang banyak, harusnya ada saksi lah. Pokok dia sudah masuk Islam dan kemudian dia disaksikan oleh beberapa orang itu, ya. Tapi kalau orang, -orang muslim enggak perlu disaksikan karena dia lahir sudah menjadi orang orang muslim. Malahan apa ini menyatakan syahadat di depan orang banyak padahal dia muslim itu termasuk kategorinya bid'ah. Karena enggak ada dasarnya sama sekali. Dan apakah syahadat seorang tidak disaksikan oleh orang banyak itu amalnya tertolak? Tidak. Jadi enggak ada urusan. Bagaimana hukumnya berbaur dengan ahlu bid'ah. Dengan tujuan mencari simpatik. Nah ini. Ya, tujuannya saja cari simpatik. sudah enggak betul. Niatnya karena Allah untuk memperbaiki. Ya, niatnya karena Allah untuk berbaiki. Contohnya ikut serta pada acara tahlilan. Bahkan kita memakan-makan. Nah ini enggak benar ini. Ini bukan mencari simpatik, ngelebur. Ya? Ini jebur nggak betul ini. Jadi justru kalau anda masuk ke situ, berarti anda berarti membenarkan mereka. Tidak boleh kita ikut itu. Kita menasihati, kita mengingatkan. Tidak harus kemudian kita terlebur bersama mereka. Ya, jadi ini cara tidak benar. Dan ini sudah terlalu banyak contohnya. Bukan malah betul, malah dia hanya kecemplung. Ya itu jelas salah. Makanya kita menyadarkan, tapi tidak, tidak harus terlibat dengan dengan penyakitnya itu. Pada zaman Rasulullah orang munafik itu sholat tapi malas-malas. Tapi pada zaman kita sekarang orang sudah mengatakan dirinya Islam, tapi tidak sholat. Bagaimana kita menghukumi mereka? Nah ini masalahnya. Ya, jadi memang itulah karena kejahilan banyak orang Islam yang nggak sholat. Inilah pentingnya antum berdakwah untuk menyadarkan mereka. Bagaimana pentingnya shalat ini dan karena mereka ini Banyak orang-orang yang tidak mengerti arti shalat dan penyiasat itu Bagaimana dengan orang yang telah mengikrarkan syahadat Tapi dia tidak paham terhadap syahadat tersebut sehingga melakukan kesyirikan Apakah termasuk musyrik? Iya, kalau dia mengerti dia termasuk musyrik ya Karena dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat Kemudian dia uh, melakukan satu kemusyrikan Dan kemusyrikan itu jelas karena itu berlawanan dengan syahadatnya. makanya kalau dia tidak tahu harus harus bertanya atau belajar. Kemudian bagaimana penerapan tasvia dan tarbiah? Apakah harus bersih dulu baru berdakwah? Tidak. Ya. Tasvia dan tarbiah itu hanyalah konsep, konsep yang ditelurkan oleh Syaikh Albani. Dan itu juga tergantung siapa yang memaknakan, ya bahwa tasvia dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami Islam secara bersih, ya berarti supaya Islam yang dipahami tidak ada bid'ah, tidak ada khurafat, tidak ada syirik, tidak ada penyimpangan-penyimpangan, itu adalah sesuatu cara untuk memahami Islam secara bersih. Kalau itu pemahamannya adalah benar, ya kemudian baru tarbiyah dalam arti bagaimana menanamkan Islam yang bersih itu kepada orang-orang yang ingin belajar Islam yang bersih tadi itu, ditanamkan kepada mereka. Bagaimana cara sholat yang benar? Bagaimana cara puasa yang benar? Bagaimana kemudian adab dalam bertaklim? Bagaimana menghormati orang tua? Bagaimana bagaimana bagaimana sesuai dengan Islam yang benar tadi itu. Kalau itu maknanya benar. Tetapi eh, tidak betul kemudian apabila dimaknakan tasawuf itu berarti kita harus menjadi sufi. Harus bersih dulu. Buat ya. Kemudian kita harus melaksanakan Islam secara utuh baru kita berdakwah nggak betul, sebab dakwah itu tidak harus menjadi orang itu ulama dulu. Apa yang dia ketahui dia sampaikan. Apa yang dia ketahui sebatas yang dia ketahui dia sampaikan. Tidak menunggu harus menjadi ulama dulu. Ya makanya ini harus dipahami secara utuh sehingga tidak apa ini kemudian e, dipahami salah sebagian orang. Sepertinya dengan ini selesai Islam kita. Berarti nggak ada jihad, nggak ada penegakan syariat. Tidak ada upaya untuk menegakkan khilafah ada-ada. Itu tidak betul. Ya. Jadi ini hanyalah proses di dalam pembinaan manusia muslim. Seutuhnya dalam rangka memahami Islam secara utuh. Kemudian mendidik Islam dengan cara yang benar. Baru kemudian melaksanakan pesanan ibadah selanjutnya. Dan itu yang saya fahami dari apa yang beliau tulis. Terutama dalam kitab yang ditulis oleh Muhammad Shaibani yaitu tentang kehidupan si albani yang kemudian menggunakan, membawakan apa ini, tema Tasya Tarbiya ini dan begitu juga yang lainnya jadi atau membersihkan syedek dulu baru berjihad juga ini adalah perlebihan ya, sebab orang kalau jihad itu berarti jelas dia ingin mencari apa, keridwaan Allah tapi kalau kemudian di sana ada kemusyrikan maka kita harus sisihkan kemusyrikan jihad tetap harus jalan tidak kemudian jihad dihentikan harus memberikan syirik dulu Tidak Sebab ini terjadi pembantaian ya Terjadi pembantaian Maka harus bisa bersamaan Sekaligus jihad menghalau upaya musuh Menyerang umat Islam Segala bentuk kemusyrikan yang ada di situ harus diperbaiki Dan diluruskan Dengan cara berdakwah Jangan cara mengingatkan Jangan cara menutup semua pintu syirik tersebut Jadi sekalian Tidak betul kemudian orang itu musyrik Tapi dia berjihad Bisa jadi orang itu bejat Tapi dia berjihad terjadi ya seperti kata Rasulullah innallaha yu'ayyidu hadzal din fir fajir kadang-kadang Allah itu mendukung agama ini dengan orang yang yang berbuat tetapi musyrik Nah ini masalah ini kalau kemudian terjadi kemusyrikan di, di lapangan jihad maka itu harus diluruskan tapi jihad bukan berarti dihentikan jihad tetap dijalankan kemudian syirik harus dihapuskan dan dihilangkan barakallahu fikum wasallama salialah Muhammad al-Muhammad wallahu wa a'lam bis-awab subhanakallohumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله والحمد